Selamat datang di uh, selaman mendalam kita hari ini. Kita ada bahan kajian yang menarik ni buat anda. Sebuah analisis ya tentang isu psikospiritual di kalangan Muslim Malaysia. Dan yang cukup bikin kaget ni, fokusnya tu bukan cuma orang awam, tapi juga menyentuh mereka yang ya dianggap berilmu, rajin ibadah, gitu. Nah, misi kita kali ini apa ya? Membongkar lah. kenapa ini bisa terjadi dan gimana ajaran Sufisme ahli sunnah wal jamaah. Menurut sumber ini ya, dilihat sebagai solusi potensial. Kita bakal lihat tantangan spiritual zaman sekarang, terus penyakit-penyakit hati yang nggak hmm, kelihatan. Bahkan ada dugaan kaitan sama statistik penghuni penjara. Oke, siap ya. Mari kita mulai. Jadi sumber ini langsung nunjukin ada semacam paradoks gitu. Di zaman modern ini, kebutuhan rohani kita tuh sering kali, ya nggak terpenuhi, kosong gitu rasanya. Bahkan... Ini yang menarik bagi mereka yang kelihatannya taat banget secara lahiriah, ya, tuh Dr. Asmadi Muhammad Naim, itu mengingatkan kita buat hati-hati, waspada sama program motivasi atau spiritual yang eh, dasarnya nggak jelas dalam ajaran Islam yang sohih. Ini kayak nunjukin ada kekosongan yang coba diisi pihak lain ya. Betul betul sekali. Dan kekosongan itu seringnya bukan karena kurang ritual ibadah loh. Sumber ini menekankan adanya. Sep apa ya penyakit hati yang tersembunyi Istilahnya mungkin Anda pernah dengar Nifak, kemunafikan Terus ada ujub, kagum sama diri sendiri Ada ria, pamer amalan Kiber, sombong Dan hasat, dengki Nah penyakit-penyakit ini ya walaupun gak kelihatan mata Tapi bisa banget menggerogoti kualitas iman kita Kualitas amalan kita dari dalam Nah ini yang saya pikirin Penyakit hati ini kan kesannya personal banget ya Di dalam diri gitu tapi kok sumber kita ini melihat dampaknya bisa sampai ke isu sosial? Kibana tuh? Tepat. Disinilah ada kaitan yang hmm, cukup mengkhawatirkan yang diangkat di kajian ini. Ada dugaan, ini dugaannya, bahwa lebih dari 80 persen penghuni penjara di Malaysia itu muslim. 80 persen? Itu tinggi banget ya? Iya, angkanya jauh melampaui persentase demografi mereka yang sekitar 63,5 persen. Tapi perlu kita daris bawahi juga ya, data resmi soal agama narapidana ini menurut sumber yang dirujuk agak sulit didapat secara publik. Jadi angka 80% ini klaim dari sumber kajian kita yang perlu kita lihat secara hati-hati. Tapi angka dugaan ini aja udah cukup memantik pertanyaan serius. Ada apa dengan kerentanan di komunitas ini? Oke oke, jadi akarnya ini bukan sekedar kurang ilmu agama aja berarti? Menurut analisis sumber ini, masalahnya lebih dalam dari itu. Lebih ke eh, kerusakan niat dan kondisi kolp atau hati spiritual kita. Jadi ketika fitrah, kecenderungan alami kita pada kebaikan itu terabaikan. Atau nafs kita, jiwa atau ego kita gak dibersihkan lewat proses yang namanya taskiah. Nah ini bisa berujung macam-macam. Krisis makna hidup, masalah kesehatan mental kayak cemas, depresi. Sampai ke kriminalitas tadi ya? Iya, dalam kasus-kasus ekstrim bisa jadi pemicu tindakan kriminal. Hmm, masuk akal kalau gitu penjelasannya. Terus gimana sufisme ahli sunnah wal jamaah yang disebut tadi? Itu bisa jadi solusi gimana caranya? Apa nambah ritual lagi gitu? Bukan. Bukan sekedar nambah ritual, sumber ini menggambarkannya lebih sebagai e, proses transformasi diri yang mendalam. Intinya itu ada di taskiah al nafs tadi, penyucian jiwa. Coba bayangkan kayak renovasi jiwa total gitu. Ada tiga tahap utama yang dijelaskan. Pertama, tahalli. Tahalli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk yang tadi kita sebut. Ya kayak ngebongkar dulu bagian bangunan yang udah lapuk gitu. Wah, itu kayaknya bagian paling susah ya. Ngakuin, terus buang sifat buruk yang mungkin udah nempel lama. Bisa jadi, bisa jadi. Makanya perlu mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan gitu. Nah, setelah mengosongkan di tahap tahali, itu baru masuk tahap kedua, tahli. Tahli ini mengisi jiwa dengan sifat-sifat perpuji. Kayak ikhlas, sabar, tawakal. Ini ibaratnya membangun lagi pakai material yang bagus dan kuat. Harapannya hasil akhirnya itu tajali, tajali itu manifestasi atau terpancarnya perilaku mulia secara alami, otomatis gitu dalam hidup sehari-hari. Oh, jadi jiwa yang udah direnovasi itu akhirnya kelihatan indah dari luar karena dalamnya emang udah bersih dan kokoh. Tepat, analogi renovasi itu pas banget. Oke, renovasi jiwa. Menarik, selain tiga tahap itu ada amalan inti lain nggak? Tentu ada, ada zikir. Yaitu mengingat Allah secara terus menerus Ini disebut di sumber terbukti secara empiris bisa menenangkan jiwa hmm. Bikin tenang Terus ada murakabah Ini semacam meditasi atau introspeksi mendalam Buat terus memantau kondisi hati kita Jadi kayak self-monitoring gitu ya Betul dan kerangka sufi ini juga menawarkan panduan yang terstruktur lewat makam-makam kerohanian. Ini kayak tangga pendakian spiritual lah, biar pertumbuhannya bertahap, kokoh. Mulai dari taubat, terus wara atau hati-hati, sampai ketawakal dan rido menerima takdir dengan lapang dada. Wah, jadi ada semacam kurikulum spiritualnya ya, terstruktur gitu. Dan ini, ini beneran udah diterapin di dunia nyata. Ada contohnya. Benar sekali, sumber ini nyebutin beberapa contoh penerapan kayak model ISRA itu pendekatan pemulihan Islam sama pendekatan Tarekat Kodiriyah Wanak Syabandiyah atau TKN. Ini diterapkan di pusat-pusat rehabilitasi dada, narkoba, baik yang punya pemerintah, AADK maupun swasta di Malaysia. Jadi mereka nggak cuma kasih ceramah, tapi benar-benar ngebimbing proses taskiah harian. Lewat zikir yang dipandu, terus sesi muhasabah atau introspeksi bareng-bareng, dan ada pendampingan dari mursyid, pembimbing spiritual. Oh, jadi ada mentornya juga ya? Iya, itu penting. Bahkan ada contoh dari luar negeri juga loh, kayak program rehabilitasi berbasis hufi di Israel oleh tarekat Syahdilya Yashrutia, katanya menunjukkan hasil positif juga. Ini menunjukkan potensi pendekatan ini bisa universal ya, nggak terbatas geografis. Jadi um, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Pesan kuncinya, menurut sumber yang kita bedah ini ya, penguatan dimensi psikospiritual lewat jalan sufisme yang otentik itu, wah penting banget. Bukan cuma buat ketenangan pribadi Anda aja, tapi juga punya potensi buat kesehatan masyarakat secara luas. Dan bisa jadi salah satu cara mencegah masalah sosial kayak kriminalitas tadi. Intinya sih, menyelaraskan ibadah lahiriah kita dengan kebersihan dan keikhlasan hati kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau tadi kita dengar penyakit hati ini bisa begitu halus ya, enggak kelihatan. Dan bahkan kata sumber kita, bisa kena ke orang yang kelihatannya berilmu dan soleh. Kira-kira, gimana ya cara kita bisa mulai jujur nih, melihat ke dalam diri kita sendiri? Lebih jauh dari sekedar rutinitas ibadah yang kelihatan di permukaan aja. Ya, sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.